m a i s lapar nih, habis syuting Oke Mbak, Umi masakin mie lemonilo dulu ya Nggak p a k a i lama kok Untung ada mie lemonilo Jadi mudah disiapin makanan pilihan sehat Hore, mie lemonilo kesukaan Ais Makasih ya Umi Ais, abisin ya m i l e m o n i l o n y a Umi mau kerja dulu Ya Umi, kalau m i l e m o n i l o Ais selalu lahap